Pak Tony, selamat pagi. Pagi. Silakan, Pak Tony. Ya, pada prinsipnya kita kan mau berbenah diri, Pak. Khususnya kepolisian ya. Ya, sudah banyak yang tahu kalau aparat ini, kalau enggak cash di tempat malah jadi susah kita. Jadi ya. pada Kapolri, ya dimintalah membenahi aparat yang melakukan operasi untuk penertiban ya jangan merusak citra polisi lagi dia udah capek rakyat ini udah terlalu malu kita kok itu aja ya, terima kasih Pak Tony, Pak Burhan ya, s a m a t pagi selamat pagi, s i l a k a n saya akan untuk Di pengadilan memang susah itu, saya pernah alami juga untuk mencari data kita sendiri aja, kalau kita nggak tahu nomor yang, s e b e n a n o m o r n y a tidak sesuai ya, yang pernah saya alami ya. Cuma kalau dari calonnya itu, mereka tahu.、Karena、dalam satu hari itu, yang ikut sidang itu banyak sekali itu berjejer orangnya. Jadi kalau untuk menurut, Urutan sidang itu n gak g mungkin akan bisa selesai Nah dari situ maka akhirnya timbul lah itu Ada yang main bakang e l Melalui calon ya Seharusnya dia per hari Ada berapa yang harus dimasukkan ke pengadilan Ya dimajukan ke pengadilan aja j a ditumpuk hari j u m a t semua di, di Jakarta Utara t u h yang pernah saya alami Terima kasih Terima kasih Pak Burhan Pak Zainal Halo s i l a k a n Ya itu m a u udah negeran lagi. Memang polisinya kerjanya begitu. Kalau begitu jadi, jadi polisi dia itu yang dipikirkan bukan n a t u g a s y a Cuma n mau membalikkan, aku lagi mau jadi polisi habis berapa juta. Setelah itu kebalian naik jabatan perlu berapa juta lagi. Akhirnya p o l i s i y a kerjanya memang begitu. n g g a k yang k e c i l n g g a k yang gede. Yang d i t a r i r sasaran-sasaran yang empuk-empuk gitu. Minta saniqom. パゴンマニキューカスディケット、スワラーディオニア、マニタラディオニア。 どういうことですか lapor ke komandannya tilang itu, jadi dugaan saya itu tiap kali tilang itu kan dia ada bagiannya buat dia, nah, jadi dia menetapkan waktu itu ya menduga-duga aja kalau u m paman dia cuma dapat 2.500 kan terlalu sedikit gitu, jadi ditumpuk dulu mungkin tunggu banyak itu dugaan saya gitu, jadi kalau belum banyak, dia belum s e l a n ke pengadilan nah, ada pun tanggal yang ditetapkan itu ya semua maunya dia aja, pokoknya ukurannya setiap Jumat begitu. nah, nah kalau mau dibenerin ya, jangan cuma ngomong doang, saya sedikit u h sama Bapak yang tadi tuh, dari mulai masuknya sampai naik p a n g k a t sampai mau jadi j e n d e r a l kan butuh beli empatnya jadi pikirannya, ya, bagaimana aja cara cari d u i t supaya balik lagi, i t u mulai、nah, dari masuk sampai jadi j e n d e r a l kira-kira begitu pendapat saya, Pak ya, terima kasih Pak Hidayat, Pak Deddy selamat pagi Selamat pagi Bu s i l a k a n Pak Deddy Memang kemarin juga saya lihat Bu Maka itu kalau rekrut polisi itu benar-benar harus memang berjiwa untuk menegak hukum Kemarin saya lihat si ibu-ibu pakai motor mungkin ada salah Pak polisi itu dengan pakai rapi, punya pangkat Si ibu itu udah siap-siap mau nyempelin uang kali, uang kecil gitu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 Nah itulah, rekuploisi t e n e g a k hukum yang punya pangkat Perasaannya enggak ada itu, terima kasih Terima kasih kembali Pak Deddy dan Pak Paulus, selamat pagi Ibu, ya. ya. saya mohon maaf Bu ya Kami b a r u p i n i begini Bu Tilang yang sering diterima oleh si pelanggar Karena tidak ada kesepakatan damai di tempat Jelas sekali apa, nanti lapangan lebih senang damai di tempat Bu Buktinya, surat tilang d i s e p a k a t i バーリンさん silahkan bali kan Indonesia terkenal juara korosi ya ma juara pinpong g mbak terima kasih baik terima kasih bali baik bapak haris silahkan pak、uh, komentar saya sebaiknya untuk bebas tilang itu ya jangan sampai beratus-ratus ribu sampai jutaan kalau bisa damai di tempat tetapi memberikan bukti bahwa uang yang kami berikan i t u masuk ke kas negara gitu、uh -huh. itu、ya. saja はい。 ya silahkan Pak Adi itu ngapain ditungguin pakai calo aja udah c e p a t buang-buang waktu b e gitu sama-sama untung kan saja <laughs> ya terima kasih Pak Adi selamat siang Pak Anto selamat siang ya menurut saya kan kita udah ada undang-undang payanan e l publik ya cuman sayangnya pemerintah itu setengah hati kayaknya apa, mensosialisasikan gitu jadi seperti ini seperti Sebenarnya mudah untuk diatasi itu, cuman ya itu、uh, pelaksanaan di lapangan undang-undang pelayanan publiknya nggak benar kayaknya, makasih. Baik, terima kasih bang. Mas Aku? Iya bu. Silakan. m e n g u c a p k a n bapak yang tadi itu bukan sendirian, banyak yang terjadi yang sama begitu bu. Iya、uh -huh. itu aja pesan dari saya. Pak Anjas, selamat siang. Ya, saya bisa menambahkan mungkin cerita pengalaman saya. Pikiran? tahun-tahun sekarang udah n gak g ada hal-hal seperti itu, ternyata masih ada、hmm. saya kerjakan saya kurang lebih lima tahun yang lalu saat saya bikin t i m setelah saya ikut tes tertulis pertama gagal, terus saya keluar lagi d i t a n y a sama Salo c a l o n g n g g a k kalau Pak Salong、oh, gak bakal d a p e t、nah, akhirnya minggu, minggu depan lagi saya berangkat lagi saya tanpa melalui c a l o n kejadian sama akhirnya saya dapat petunjuk katanya deketin itu、oh, ibu yang di depan tuh katanya, akhirnya saya tes disitu、uh, terjadi t a l m e n a w a t jadi untuk meluluskan saya、uh, tes tertulis itu harus bayar 50 ribu Baik. ya terus selanjutnya itu hanya melulus itu bu, lewat tertulis l a h ulah lulus lewat ujian praktek ...juga harus bayar lima p u u l h ribu lagi. Ya, kurang lebih kayak gitu. Baik. Saat saya selesai tanpa ada melalui talo... ...saya nanya sama orang talo... ...saat saya mau melimpahkan tadinya... ...karena udah pusing, udah ada repot gitu. Udah habis berapa, Pak? Udah habis sekian? Oh, tinggal n a m b a h sekian lagi bisa, Pak. Baik, b a n j i k Terima kasih sudah berbagi cerita. Pak Trisna, selamat siang. Selamat siang, Bu. Komentar Anda? Baik. Menurut saya begini Bu ya, itu、uh, cuma p e mainan antara oknum-oknum polisi tert terteguh dengan, dengan pengadilan Bu. Karena、uh, dengan begitu dia menjadi k a p o k buruk, hilang, lebih baik ramai di, di, di tempat gitu Bu. Saya c u m a cara mereka bagaimana、uh, supaya orang-orang itu jangan itu hilang tapi tidak di tempat itu kan untuk, untuk kantong sendiri Bu. Dan kita、uh, saya panggil. Uh, s e l a y a n y a di kondisian seperti kayak begitu、bu. itu sudah berkali kali ter terjadi seperti itu.、Uh, saya kira begitu aja bu.、Oh, ya bu, apakah ini s i al ini mulai b a g i t sama mempolisi bu di kantor atau polisi itu sudah e r d e n g a r seperti itu bu? Oke.、Okay. Entah b g a i m a n a perkembangan kita seperti ngomong kosong aja mereka nggak dengar dan tidak akan bisa berubah. Baik, terima kasih Pak Trisna. Pak Amir selamat siang. Ya selamat siang. Mungkin kita perlu tiru. ngaur ya mereka melakukan semacam uji petik gitu nah tim audit ini pro-pronya pura a melanggar nanti terus mereka tangkepin ke orang-orang yang ngaur-ngaur w w itu nggak sih baik terima kasih Pak Amir selamat siang siang bu saya mau kasih tahu aja singgatan polisi polisi pokoknya lihat situasi gitu aja bu baik terima kasih Pak Budiman